قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين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 Berarti dia enggak senang lihat istrinya itu, Rambutnya keriting. Kasihan <SILENCIO> ya, sih. Rambutnya. Ber bergelombang, mungkin dia enggak senang gitu. Boleh enggak dia di apa? Di lurusin rambutnya apa? Di <SILENCIO> nah, rebonding. Nah, di rebonding, boleh enggak? Boleh saja Pak, suruh istri saya rebonding. Ya kan untuk suaminya di rumah. Berarti enggak buka-bukaan di luar. Terus